Allahumma alaihi wasallam. Nabi Yesus a. N. Nabi Nabi Rohah Gan. Rahila Rohahin Alwalad Muhammad Bagir Mishaqubat Serbiny Seri An Nudra Shah Marfura. Walayathul Anbi Muhammad S. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Allah Yang Maha Pemurah Maha Kudus. Ya Kenab Mereka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina s-sa'inu Ala umurid dunia wal-din Wassalatu wassalamu Ala asyrafil anbiya Walmursarim Sayyidina ulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma wa'ad Hadirin al-hadirat Tidak terasa Kita sudah di penghujung daripada bulan Syaban dan insya Allah majlis kita ini adalah majlis ikhtidam penutupan sementara Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadhan dan semoga insyaallah semuanya panjang umur amin, amin. sehat wal afiat zahir batin bulan syawal insyaallah kita akan ketemu kembali بخير و afiat dalam keadaan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin hadirin sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa taala was ramadan itu Berpuasa itu menurut Imam Ghazali dibagi menjadi tiga. Berpuasa itu dibagi menjadi tiga. Ada puasa orang awam, shawul umum. Puasa itu menurut Imam Ghazali ada tiga macam ada yang disebut soal umum puasa masyarakat secara umum puasa masyarakat secara umum ya ya puasa ya tidak makan tidak minum menghindari segala yang membatalkan puasa yang bohir mulai fajar sampai magrib tapi mata tetap masih ya. Teringat tetap maksiat, mulut tetap bohong Ini puasanya orang umum ini Puasa yang nomor satu ini sah Di dunia dikatakan puasa Tapi di akhirat dikatakan gak puasa Cuma nahan lapar sama nahan haus saja Nabi pernah bersabda Kam min shaimin siami illal ju' Banyak orang puasa. Banyak orang puasa, tapi nanti di hari kiamat bukan dapat pahala puasa. Cuma pernah lapar. Dan pernah haus di atas dunia. Dalam satu hadis, Nabi juga bersabda: "Manlam yadagaulazur wal amalabihi, fa'lisalillaihajah fi an yadagta'amahu wa shababa." Siapa orang yang tidak? Meninggalkan ucapan jeleknya dan perbuatan jeleknya maka Allah enggak punya hajat lagi, enggak perlu lagi menilai puasa dia sekalipun. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini puasa orang omong. Gak Allah tuasi, gak Allah kayak ini, tidak ada nilai di sisi Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua puasa dikatakan orang khusus, soal khusus, puasa khusus ini bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum, tapi juga Matanya puasa enggak ngelihat haram. Telinganya puasa enggak dengarkan haram. Mulutnya puasa tidak berkata haram, tidak berbohong, puasa. Mencegah seluruh anggota badan daripada melanggar ajaran al Allah. Makan itu hukumnya apa? Halal tapi kalau puasa diharamkan Melihat perempuan bukan mahrum hukumnya apa? haram lah kalau puasa ya tambah haram seharusnya kan begitu minum <tuh> hukumnya apa? halal, tapi kalau puasa haram hukumnya bom, dusta, korom hukumnya apa? haram seharusnya puasa tambah haram minum lah kok, tidak makan tidak minum tapi tetap istiqomah gol. Karena itu puasa orang khusus ini bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi juga menjaga seluruh anggota badan daripada maksiat atau berbuat dosa, dosa. Yaitu tujuan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattabun ya ayyuhalladzina amanu ay orang-orang beriman kutiba alaikumus syiam Diwajibkan bagi bagi kamu sekalian berpuasa Ramadan. Kama kutiba min qablikum sebagaimana puasa Ramadan diwajibkan bagi orang-orang Ya -orang. ayyuhalladzina orang -orang amanu kutiba 'alaikum siyamu diwajibkan bagi kamu puasa Ramadan kama sebagaimana diwajibkan puasa yang bukan ramadhan ala ladhi namiu qablikum kepada orang-orang yang sebelum kalian semuanya sebelum umat muhammad puasa itu umat dahulu ada puasanya umatnya Nabi Musa ada puasa tapi bukan puasa ramadhan puasa ramadhan khusus bagi umat muhammad untuk apa kok diwajibkan puasa ini untuk kuat-kuatan lapar untuk kuat-kuatan haus la'allakum tad takun supaya kamu bertakwa takun tad takun itu asalnya dari ittaqo yattaqi ittiqo apa artinya? melindungi diri kamu diwajibkan puasa, la'allakum tad takun supaya kamu melindungi diri daripada adab neraka Melindungi diri daripada siksa neraka. Neraka, puasa supaya kamu melindungi diri dari siksa neraka. Orang itu masuk neraka disisa di neraka. Sebabnya kenapa? Karena dia berbuat do, dosa. Puasa itu adalah untuk supaya kamu melindungi diri daripada neraka Artinya melindungi diri daripada sebab-sebab Yang bisa menghasilkan atau menyebabkan kamu disiksa di neraka Yaitu perbuatan dosa Yaitu perbuatan maksiat Lah kok puasa? Masih-masiat Lah ini gak benar Gak sesuai dengan tujuan puasa Puasa adalah sebagai bentuk perlindungan diri daripada adab neraka yaitu dengan melindungi diri mencegah diri daripada bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah oh, begitu seharusnya karena itu paling sedikit paling sedikit Puasa itu ya nomor dua ini Tidak boleh nomor pertama Minimal itu Jadi nanti dari kiamat ada orang yang Puasa Ramadan tapi tidak dapat pahala Tidak digolong, digolongkan Was, Kenapa? Kamu Puasa kamu sah tapi tidak dapat pahala Pekerjaan kamu tadi itu Tidak mendapatkan pahala Pahala apa diantaranya Nabi pernah bersabda begini: Khamsun yufattir nassaim ada lima perkara membatalkan pahala puasa. Ini sedekah. <tik> sedekah itu nggak sekirnya uang misalnya sedekah. Sah. Cuma kalau sedekahnya tadi itu sambil menyinggung hati mengganggu atau undang-undang nggak sah nih kasih makan orang badoke lagi nari congormu ibu ini menyinggung perasaan ini nggak dapat pahala atau undang-undang Ingat nggak kamu kamu pernah tak bantu loh 10 tahun yang lalu tak kasih duit seribu rupiah misalnya Allah berfirman apa? لا تبتلو صدقاتكم بالماني والآذة Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu Dengan cara mengundak-ngundak atau mengganggu Begitu juga puasa Sedekah ada yang membatalkan pahalanya Puasa ada yang membatalkan pahala, pahala. Apa? Apa? pertama al qadip bohong tahu bohong nggak tahu bohong bohong itu menceritakan sesuatu menceritakan sesuatu tidak seperti realita atau kejadiannya itu bohong saya beli sarung 200 ribu padahal belinya cuma 20 ribu itu oh. bohong atau dikurangi saya beli sarung 20 ribu padahal belinya 200 ribu menceritakan sesuatu tidak seperti realitanya kejadiannya itu namanya apa? bohong oh. Ini membatalkan pahala puasa kecuali bohong tiga, tiga hal. Bohong yang yang halal malah dianjurkan. Pertama bohongnya suami istri. Bohongnya suami istri. istri. istri. Misal suaminya ngomong sama istrinya, kau dik paling ayu satu nyu. Padahal enggak Ya, padahal enggak Ada apa-apa kalau begitu Si istri ngomong sama si suami sampean mas Masya Allah paling guantar Saat planet hmm? Enggak apa-apa itu Bohong suami istri Itu adalah Eh uh, Bukan membohongi ya, bohong untuk menghargai itu adalah bagus. Kau itu deh masih ireng, Masya Allah, ireng-ireng manis, kayak manggis. Padahal kayak belapak. Kaya. Gak apa-apa bohongi Masaannya aduh, kalah warung sing paling enak iki kalah nek masamu padahal anyep. Enggak <tuk> apa-apa. <tuk> ini bohong yang pertama yang diperbolehkan. Bohong yang, di, yang kedua yang diperbolehkan yaitu untuk melindungi Misal ada orang mau dibunuh secara dolem, lari kemudian sembunyi, kamu tahu? Ditanya, eh, mana orang itu? Mana orang itu? Kurang ajar, mau sepuluh, mana orang itu? Tahu kamu? Enggak, enggak tahu. Nah, apa itu untuk melindungi? Melindungi. melindungi yang ketiga bohong untuk mendamaikan orang <tuh> jangan jujur kalau mau mendamaikan orang ada orang berkelahi setelah itu ngomong sama salah, salah satu diantaranya ada apa kamu dari itu berkelahi jadi toh, comor, cang, jadi pandangi itu dan ini itu minta dihajar itu dan ini misal, yang lainnya tanya ngomong apa dia, kamu mau dihajar, ya? ngedudu namanya, harusnya ada boleh bohong di sini nyesel dia, dia nyesel berbuat begitu, dia kepingin minta maaf cuma takut kamu tidak menerima, gimana pendapat kamu, mau ndak kamu maafkan dia? Tidak apa-apa sih, saya juga nyesel itu dan ini Tanya banyak gimana? Iya dia kepingin minta maaf, cuma Nunggu kamu yang minta karena dia lebih tua Malu itu dan ini Akhirnya damai Padahal tidak begitu asalnya Tidak apa-apa kalau begitu Hah? Bohong yang tidak diizinkan Dalam keadaan puasa Membatalkan pahala puasa nah, Ini yang pertama Yang kedua Buasa. Yang membatalkan pahala puasa Yaitu Al-Ghibah Ngumpat ngerasani Tahu ngerasani gak? Ghibah Ghibah itu Menceritakan Orang jika dengar orang yang diceritakan itu marah, misal-misal bibir, misal. <tik> <Pipirnya>. koyo sandal, kue <tik> bing, misalnya besar, memang besar bibirnya, paham ya? Cuma. Kalau diceritakan gitu marah dia lah. Untu nih koyo pager Ini cerita cerita yang demikian ini adalah membatalkan puasa Gak usah ceritakan orang. Ambil kaca, gerong rain. Lihat nih, kenggan kenggan dong. Hmm, Ngerasain orang itu. Nih bu, kayun. Udah bersih oh, Orang itu Aduh cangkemi mulutnya Memang begitu memang begini, Nah canggih Lalu mulutmu ngerasainya orang itu Gimana Hati hati Udah lah usah ngomong Kalau memang Tidak bisa menjaga mulut Al-ribah Walayakta ba'dukum ba'dukum Ayo hebu ahadukum ayat kula lah ma akhime janganlah merasani mengumpat sebagian kamu ke sebagian yang lainnya maukah sudika satu diantara kamu memakan bangkai saudaranya sampai mau tidak kira-kira dikasih sate menungso gulai menungso muntah enggak mau Menikmati membicarakan ke membicarakan kekurangan orang lain itu sama dengan menikmati bangkai saudaranya. Pernah di zaman Rasulullah ada dua perempuan puasa. Puasa perempuan ini puasa. Dua perempuan ini puasa. Tapi waktu duha jam 10 gitu, udah gak kuat dia perutnya ini, perutnya melilit nyuruh orang minta izin dari Rasulullah untuk batalkan puasanya karena sakit gak kuat nahan dah laparnya orang ini datang kepada Nabi ya Rasulullah, ada dua perempuan itu puasa tapi gak kuat teruskan mau batalkan, gimana ya Rasul Kata Nabi, buang perempuan itu dari pagi tadi udah gak puasa. Lu kaget yang disuruh. Kok lo berarti? Bohong itu. Nyuruh aku untuk untung izinkan batalkan puasa, tapi Nabi menyatakan dia gak puasa dari subuh tadi. Kembali dia. menghadap kepada dua perempuan itu. Wah, kata Nabi kamu gak puasa. Kaget ya demi Allah saya puasa. Saya tadi malam sahur. Saya niat kalau saya puasa sampaikan sama Nabi. Mungkin Nabi salah paham. Mungkin dipikir orang lain. Bener kamu puasa. Bener. Balik lagi pesuruhnya. Datang ya Rasulullah puasa beneran. Sumpah dia nggak puasa dia. Ingin tahu bukti. Kalau dia nggak puasa, nih ember bawa ke dia. Bawa kena ember, Timbah bawa ke dia, sampai di mukanya dia suruh melihat ember, nanti akan keluar isi dari perutnya. Bawa. Nabi tetap nyatakan kamu enggak puasa. Kalau kau pingin tahu nih, suruh melihat ember ini nanti akan keluar isi perut kamu. Dilihat nek dia muntah, ya Allah muntah keluar dari isi perutnya aneh daging-daging yang busuk penuh itu timbah dari daripada untanya ini perempuan kaget ya Allah kok begini banyak daging yang keluar misal tadi saya sahurnya mendol kok betul daging <tuh ternyata> banyak lagi Akhirnya itu perempuan datang Wala ya Rasulullah sampai ketakutan Ya Rasulullah kenapa aku ini kenapa Kok bisa begini Kata Nabi Allah telah membuka sekarang Kebenaran ayat tadi Ayat riba Allah menyatakan orang yang berriba Seperti menikmati bangkai Orang lain Sekarang Allah buktikan Nih Yang kamu rasain ini jadi begini nih jadi seperti kamu menikmati bangkai, percuma kamu puasa kalau model begitu. Nah, karena itu hati-hati, dijaga. Saya jujur kok, babe. saya ceritakan yang jujur tuh beneran. Ya kalau jujur nyeritakan orang lain kejelekan orang lain itu namanya iba. Kalau nggak jujur, orang nggak berbuat begitu, diceritakan berbuat begitu, itu namanya fitnah. Ya nggak boleh bu, tetap tidak boleh. Masih temenan Oh, cinde ewu-ewu. Kayak bal misalnya. Itu dosa, Bu, enggak boleh. Ah. Yang ketiga, yang membatalkan pahalanya puasa. an adu domba. Atau adu domba enggak? Omongan orang disampaikan ke orang lain dengan tujuan supaya ada pertikayan permusuhan. Hah? Omongan orang disampaikan ke orang lain supaya ada pertike pertikayan tak kandani tak kandani. Orang itu merasa ini kamu melama itu. Kamu dibilang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Manas mana sih? Karena itu jangan percaya dengan orang yang ngasih kabar kamu tentang orang lain. Menama, laka nama Siapa orang yang? Nyeritakan orang lain Tujuannya supaya Nangkat kamu sebentar lagi Kamu akan diceritakan Kepada orang lain Tujuannya untuk menjelekkan kamu Saat Habib Ternyata orang itu Begini, begitu, begini, begitu Jangan komentar Kenapa? Oh gitu ya? Itu orang ternyata ancehnya begini, begini, begini, begini. Lah, orang yang menyampaikan kepada kamu kejelekan orang lain. Atau menyampaikan kepada kamu tentang orang lain dari hidup. Sebentar lagi kamu akan disampaikan kepada orang itu. Tidak usah dipercaya. Oh, begitu. Kamu nyeritakan orang itu ngomong begitu kepada aku, Ngerasanya aku begini, begini. Iya. Ya wis, tak sepura. Wis enak. Biar enggak terus orang itu. Katanya yang itu begini Katanya begitu. Iya dah. Oh, iya bener. Terima kasih, Waran. Ketika kamu jawab, nanti akan disampaikan sama dia. Tukaran temanan nanti la yaku jannah namam wafirwatin kotak tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba ada di zaman dahulu itu zaman dulu itu ada budak. tahu budak enggak? Budak itu manusia yang dikuasai oleh manusia huh? manusia yang dimiliki oleh manusia manusia itu biasanya kalau kerjanya bagus kalau laki-laki nih kerjanya bagus kuat, mahal harganya kalau perempuan singayu yang mahal nah, ini budak lagi heran ada budak kuat, kerjanya bagus sama yang Pemiliknya dijual murah Ibarat merci Di dolm regani sepeda motor Bagus Pekerjaannya bagus, kuat Tapi dijual murah, murah. Cuma pemiliknya ini jujur Buda ini saya jual murah Karena dia suka Fitnah, suka ngadu domba Siapa yang mau beli Silahkan Murah obrol. Kebetulan di pasar situ ada orang medit, orang kikir. Tahu medit nggak? Iya. Orang kikir. Biasanya orang kikir itu cari yang paling murah, tapi kadang-kadang resiko. Atau cari yang keuntungan yang paling besar, tapi ada resiko. Ah ya, itu biasanya orang medit. Wah, murah bener nih. Pak, saya jual ini murah karena alifitnah loh. Hati-hati sampean. dia. yang penting saya nggak percaya sama dia. Wes dibeli. Bawa pulang. Kamu tinggal di sini ya. Tugasnya kamu bersihkan rumah, bersihkan pekarangan, cuci-cuci itu dan ini. Siap nggak? Siap, tuan. Masyaallah, Pagi bangun pak dari tidurnya Itu juragannya Pemiliknya itu bangun dan tidur Rumahnya udah bersih Pekarangannya udah bersih Pakaiannya udah dicuci Kaget dia Wah hebat bener Pekerjaan daripada si budak ini Sandang dia Buduh yang punya Buduh Kata dia long budak sehebat ini dijual murah untungnya aku sudah setiap hari begitu dapat beberapa hari mulai fitnahannya mulai dikembangkan pertama yang datangi istrinya Bu ya boleh saya ngomong Bu ngasih kabar sama Ibu boleh-boleh apa suaminya sampeyan ini seneng-senengan sama orang-orang nakal Bu loh nah mungkin Ustadz kok dia hmm. iya Bu cuma suaminya sampeyan ini bukan dari hati karena kena lintrik Bu kena sihir Bu kasihan Bu kalau suaminya Ibu terpengaruh sama dia nanti ibadahnya dia taklimnya dia dakwanya dia yang keteteran Bu Terus maksudnya kamu apa? Ini Bu saya itu dulu sering belajar wirid Bu Saya bisa melunturkan sihirnya Bu tapi syarat Bu Tolong ambilkan sebagian rambut suami ibu waktu tidur Rambut kepalanya diambilkan sedikit Nanti saya baca-baca ibu Insyaallah luntur nanti sihirnya Oh gitu maksudnya kamu nolong aku Iya bu Ibunya berpikir Masyaallah ini budak Loh Buddha api seperti gini Dibilang tukang fitnah Dibilang tukang adu domba Udah Setelah ngomong sama ibunya Datang kepada yang laki Pak boleh ngomong-ngomong Kasihan ibu pak Ibu itu ternyata seneng-senengan sama laki pak Pak terpilih dong itu ustazah itu gak tahu pak lo malah rencananya sudah gak karuan hati-hati pak hati-hati dia ini yang laki ini ingin muasai harta anda pak ini rencananya mau lari pak terakhir sudah nanti malam sampai mau tidur mau dibunuh tolong pak selamatkan wah kamu itu gak mungkin itu gak mungkin Ya, yang penting saya kasih tahu, Bapak, jangan sampai Bapak dibunuh nanti malam, Pak Oh, udah Malam kepikiran, bener, tak Mau bunuh, lah, istri saya sama saya Pura-pura tidur saya selimutan Istrinya bawa gunting Tujuannya mau ngambil rambut Untuk supaya dipacai-pacai Pelan-pelan Mau gunting rambut Diinceng dari selimut sama si Yang lagi teman Mau dibunuh saya sama istri Pakai gunting lagi Dipikir ceriping saya Akhirnya ah, Di rambut Ditusukkan Sama si suami itu kepada istri Mati, keluarga istri enggak terima, datang dibunuh. Si laki mati, keluarga laki enggak terima, akhirnya tabur sama keluarga istri. Laki dari suku, laki suami suami istri dari suku yang berbeda akhirnya suku A dan suku B enggak terima perang jadinya tuh. Hati-hati. Mulut itu kalau ngomong berbahaya bisa mencelakakan segala-galanya nanti. Yang keempat yang membatalkan pahala puasa yaitu alyaminul kadzibah, sumpah palsu. La ta'khudullah urdatan liaymanikum. Ha Mesti Allah dibuat tambahan keuntungan itu ya apa? Sumpah demi Allah, demi Allah ini tidak segitu saya kulaannya. Hati-hati, oh. walat -hati. pengeran nanti. Yang kelima wanah barbi syawang dengan syahwat walaupun suami istri dati jangan melihat. Dengan sanggupan Kalau sudah maghrib, Kalau halal suami istri Ya enggak ada masalah Tapi kalau untuk yang lainnya Tetap kamu harus meninggalkan Wismandek Nelok drama Nelok film Nelok lagu Nelok joget Demi untuk puasanya diterima oleh Allah ini puasa yang ke tingkatan berapa ini? Kedua. Tingkatan ketiga, shaumu khusushil khusus. Puasa eksklusif. Puasanya orang yang pilihan daripada orang yang khusus. Pilihan-pilihan. Wis dipilih, dipilih mana ini? Wah hebat itu. Istimewa bukan hanya puasa daripada makan dan minum. Bukan hanya puasa seluruh anggota badannya. Dijaga daripada maksiat saatnya puasa. Puasa artinya daripada sifat sombong. Puasa hati artinya daripada cinta dunia. Bahkan puasa artinya daripada selain Allah, enggak mau mikir sudah urusan dunia. Ramadan tidak mau mikir urusan yang lainnya puasa, puasa ibadat sama Allah subhanahu wa ta'ala wah ini puasa yang hebat ini puasanya para nabi para rasul, para wali Allah waliullah tidak mau diganggu hati kosong tak nah, mikir orang perempuan, tak nah, mikir dunia, tak nah, mikir harta, tak nah, mikir rumah, tak nah, mikir itu. Oh Allah, Allah terus dalam hatinya. Ini puasa eksklusif, puasa yang hebat, puasa yang istimewa. Hmm? Orang kalau sudah kenal sama Tuhan, wah malas kenal yang lainnya. Kenapa? Udah dapat yang tertop, tertinggi. Udah kenal sama presiden, ya udah. Kartu semuanya, camat sa Indonesia ikut kartu deh. Kepala desa Indonesia katut apa maneh RT RW. Kenapa? Udah dapat kepalanya sudah. Begitu juga kalau sudah orang itu kenal sama Allah, antuk semuanya. Ini puasa khususnya khusus, karena itu pasal Ramadan yang akan datang ini, jangan jadi yang pertama. Doroga ini, minimal jadi yang kedua, belajarlah untuk jadi yang ketiga. Eh, belajar jadi ketiga, nah, caranya gimana? Caranya coba, waktunya ini dimanfaatkan betul buat salat berjamaah, buat salat sunnah, buat salat tarawih, buat salat witir, buat baca Quran, buat dzikir, buat tadarus. Jangan nanti ngadakan yang danda. Puasa yang enggak puasa biasanya enggak main kartu, puasa istiqomah main kartu. Biasanya kalau puasa enggak nyanyi-nyanyi, kalau puasaan malah nyanyi-nyanyi. Lah, ini poso opo? Ramadan opo nek suni model koyo ngene. Karena itu kalau ada begitu ditegur, ditegur enggak apa-apa kepala desanya ngakor, ngakor. Eh, enggak pantas. Orang Islam Ramadan kok begini koyo ngene. Ndak Ramadan ndak nyanyi, Ramadan nyanyi ndak pantas. Kemudian selain itu semuanya saya ingatkan kalau sahur jangan nunggu azan berhenti ya. Sebelum azan 4 menit, 5 menit mandek. Karena hitungan jadwal yang dibuat oleh NU itu Sebelum adzan empat menit itu sudah masuk waktu, sudah masuk wa waktu. waktu. Nah, sampai kalau kurang satu menit tetap ngubi itu berarti ngubi setelah sub setelah fajar itu. Karena itu sepuluh menit sebelum adzan mandeko. Ojek ditutup nong. Eh, Mbak Bibi, Allah Hu Akbar Allah. Loh. Kadang-kadang, turun -kadang, tek. Godoh kamu. Tak benar kalau mana begitu. Ya. Ha? Karena itu, usahakan sebelum ayam subuh, ha? 10 menit sudah berhenti. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Saya berhati-hati. Saya berhati-hati. Amin. Amin. Amin.